berita malam medisi hari ini Rabu 25 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Polisi tembak DPOB Gal dancuran Mor di Loxmawe. 1 Agustus 2018 jadwal penyuntikan vaksin MR bagi 60.000 anak di Loxmawe. Intensifkan pencarian korban KM Sinar Bangun RSCC nilai pemerintah gagal menjalankan butir kedua Pancasila.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 Darlun tim Satreskrim Polres Loksmawe menembak bagian kaki kanan EK yang merupakan DPU dalam kasus begal pencurian dan penggelapan sepeda motor saat ditangkap di kawasan Jalan Darussalam Kota Loksmawe, Selasa Sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kasatreskrim AKP Budina Suha menyebut penangkapan EK yang merupakan warga medasakti Loksmawe berdasarkan adanya 8 laporan polisi yang diterima pihaknya dalam beberapa bulan terakhir. Dua kasus begal, lima curan mor dan satunya kasus penggelapan sepeda motor Kini tersangka telah diamankan di Mapolres Dari hasil pengembangan dan penggeledahan yang dilakukan Pihaknya pun menyita sejumlah barang bukti Di antaranya tiga sepeda motor yakni jenis Honda Supra X125 berwarna orange putih Honda Supra X125 berwarna hitam dan Yamaha Mew sporty berwarna silver Darlun Dinas Kesehatan Kota Loksmawe menargetkan akan melakukan vaksinasi Mieslis Rubella bagi 60.000 anak umur 9 bulan hingga 15 tahun. Kegiatan dalam upaya mencegah terjadi penyakit campak dan rubella ini akan dimulai 1 Agustus 2018. Pada Agustus ini lokasi penyuntikan vaksin MR akan dimulai di sekolah yakni dari tingkat TK hingga SMP. Pada September akan berlanjut di 100 pos yang dibentuk di seluruh kampung yang ada di Loksmawe.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 Bahkan menurutnya pemerintah tidak menunjukkan sikap bela sungkawa karena tidak mengeluarkan status darurat kemanusiaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudah telun dua bakal calon legislatif DPRK Aceh Barat Daya dikabarkan tidak lulus uji mampu baca Al-Quran. Bacalek yang ikut uji mampu baca Al-Quran pada tahap pertama selasa kemarin, 35 bacalek hadir dan 2 bacalek tidak lulus. 2 bacalek yang tidak lulus itu merupakan dari 2 partai nasional yang berbeda. Kasukbak Teknis Pemilu dan Hukmas Kip Abdiya Agus Mudaksir membenarkan kabar 2 bacalek yang tidak lulus uji baca Al-Quran tersebut. Namun Agus Mudaksir enggan membeberkan nama dari partai mana bacalik yang tidak lulus baca Al-Quran tersebut dengan alasan privasi dan menjaga nama baik. Bagi bacalik yang tidak lulus masih ada kesempatan untuk kedua parpol untuk mengganti bacalik yang lain. Sudah dulu setelah sebelumnya sebanyak lima terduga teroris diamankan Densus 88 anti-teror, kini kembali mengamankan dua pelaku lain di kota Palembang. Penangkapan dibenarkan Kapolda, Sumatera Selatan, Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara. Menurut Kapolda, penangkapan dua terduga pelaku baru ini merupakan jaringan yang sama, yakni dari kelompok Jamaah Ansorud Kilafah. Zulkarnain menjelaskan, hingga saat ini sembilan terduga teroris masih berstatus terperiksa dan sedang diperiksa terkait perkembangan jaringan kelompok JAK di Sumatera Selatan. Sesuai dengan undang-undang yang baru, sekarang pemeriksaan teroris bisa diperpanjang bahkan sampai 4 bulan ke depan untuk menyelidiki. Dalun Saung Mewah di Lapa Suka Miskin, Bandung segera dibongkar oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM lantaran berdiri tidak sesuai peruntukan. Saung Mewah tersebut memang sudah lama berdiri di lapas tersebut sehingga tidak diketahui kapan waktu pembangunan. Saung tersebut difungsikan untuk para napi menerima kunjungan. Padahal sudah ada tempat khusus bagi napi untuk menerima kunjungan keluarga. PLT Kekanwil Jawa Barat Dodot Adit Kuswanto menyebut bahwa saung mewah yang ada di lapas suka miskin tersebut dibangun dengan biaya para napi tindak pidana korupsi. Terkait fungsi saung mewah yang difungsikan menjadi tempat bagi para napi menerima kunjungan keluarganya, Dodot mengatakan jika sebenarnya pihak lapas telah menyediakan tempat kunjungan khusus bagi para napi dan keluarganya. Darlun, sejumlah penumpang kelas bisnis penerbangan Air India dari Newark, Amerika Serikat, menuju Mumbai, India, mengeluh karna kursi mereka dipenuhi kutu busuk. Pesawat ini berangkat dari Bandara Internasional Liberty, Newark, New Jersey, menuju Mumbai pada 18 Juli lalu. Pada Senin, Soumiya Sethi bersama tiga anaknya, salah seorang yang masih bayi, harus mendapatkan perawatan di Bandara Mumbai karna digigit kutu busuk. Akibatnya Saumya yang sedang mengunjungi keluarganya di Mumbai kini harus merasakan sakit di lengan, kaki, leher, punggung, dan perut akibat gigitan kutu busuk. Bahkan dalam salah satu suratnya Saumya mengatakan masalah ini sudah keterlaluan dan penumpang bisa mengajukan gugatan. Kasus yang menimpa Saumya Seti hanya berselang sehari setelah keluhan serupa yang disampaikan para Vintosenkar lewat media sosial.